Pak b i l l y selamat pagi s i l a k a n Pak b i l l y Iya, saya takutnya tuh yang wartawannya itu salah menangkap ya Artinya, saya kira Presiden mungkin ada ngomong seperti itu Tapi n gak, g secara word by word itu n gak g seperti itu Saya kira Presiden tau lah Berdasarkan undang-undang apa dia bisa menindak gitu loh Kan belum ada u n d a n g u n d a n g y a Saya pikir ini hati-hati, d -hati, e TIKOM k ini Kadang-kadang wartawan tuh suka menginterpretasikan sendiri Itu yang bahaya gitu, terima kasih Ya Pak Billy, terima kasih. Pak Sontoso, silakan Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, harusnya sih itu terusnya itu s e m a a p a t e r l u benar apa atau enggak y a ditanya itu ya Pak SbB bicara seperti itu. Tapi kalaupun benar itu harusnya e nggak perlu, Pak. Intinya begini, pemerintahan itu DPR yang mesti d i b e r e s i n Tapi kayaknya hal-hal kecil aja diungkit gitu loh. Kadang-kadang cuma cari simpati masyarakat aja. Padahal kenaikan tarif listrik banyak hal yang belum d i b e r e s karena pemerintah itu tuh nggak dikerjain. Itu aja sih. Makasih. Terima kasih Pak Santoso, Pak Budi Selamat pagi Ya jadi saya pikir kalau benar ya Kalau benar SB ngomong Seperti itu salah Karena sebenarnya kan Pemerintah kan pemerintah yang Bikin regulasi melalui Menteri-menterinya Melalui perjanjian dengan Bangsa-bangsa lain perjanjian dagang Atau perpajakan dan sebagainya Jadi ya gak tepat Bagus SB ngurusin itu Bener gak itu Nah, s t a itu kita n a t a n g a n i berdampak positif. Kenyataannya kita industri teknik makin lama makin susah d u a l a n di Tanah Abang, di manga 2. SBY bagaimana? Itunya tadi yang lebih bagus di usia utama SBY. Benarnya perkiraan Entah, hampir 8 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, katanya itu akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, lebih bagus komentarnya ke situ. Jangan melakukan s i d a k s i d a k Tidak, menterinya gitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, Pak Budi Pacoki. k Selamat pagi. Halo, y a sampai silakan. Saya rasa statement ini tidak perlu terlalu dibesar-besarkan karena ini...、Uh, ini statement politis ya, seperti ini. Itu lebih sifatnya general, tentunya. Uh, pengusaha-pengusaha、uh, yang、uh, Barangnya sedemikian kompetitif Tidak akan bisa naikkan secara otomatis Tapi kan ada pengusaha-pengusaha yang, yang Monopoli di market, nah ini bisa a j a s a y a e n a k n y a dan s e t seperti ini kan juga Memberikan ketenangan bagi masyarakat bahwa、uh, Ada Suatu action kalau misalnya、uh, Ini disalahgunakan oleh Orang-orang yang tidak Tidak ya, ya, Yang menyalahgunakan lah Jadi, tentunya tidaknya tidak dilakukan oleh presiden sendiri dong. Jadi ini cuma step-up untuk m e n e n a n g k a n masyarakat. Saya rasa, saya rasa sih sah-sah aja,、Makasih. Pak r u d y Selamat pagi. Ya. Silakan bapak. Sebaiknya presiden ngurusin menteri-menternya i ada yang tidak mampu tuh. Oke,、okay, terima kasih Pak r u d y dan Mitra Bisnis. Kayak ke, saya ke Pak Ferry yang berikutnya. Selamat pagi, Pak Ferry. h a l u p a g i Ya s i l a k a n Bapak Ya kalau saya pikir statement dari Presiden itu Kalian kecil-kecil gak usah d i k i t d i n Nah selanjutnya beberapa pengusaha kita tahu Ya sekarang barang lebih naikin rauh tinggi itu gak bisa Orang kondisi ekonomi aja sakti、gak. Orang d i w a n a n apa juga susah k e Banyak a n pada tutup Makanya saya pikir wartawan atau, atau media juga gak usah terlalu diurusin lah Urusan begitu aja diomongin Saya rasa lucu sekali gitu ya, Terima kasih Pak Iwan, selamat pagi. Selamat p a Silakan bapak. Iya, kalau SBY itu udah kayaknya kalah sama inang-inang yang orang Padang, loh. a r g a cabai aja dia udah nggak bisa atur kok, mau atur lebih, lebih mau atur industri. Nah, kalau gitu semuanya dia aja yang pegang gitu, loh. Itu kan <tuh> ada aturan mainnya semua, mau s i d a k apa gitu, loh. itu kan dia udah bisa melalui mekanisme yang ada gitu kalau dia mau main sidak-sidak gitu -sidak itu namanya juga semua udah p a k a i ranah politik ya, kalau memang itu dia mestinya cari solusi yang gimana supaya listrik itu tidak naik gitu sementara yang kita tahu adalah、e, tidak efisiensinya PLN ini yang kita tanggung gitu ya harus punya data l n p n di Kanada itu berapa gitu loh, mereka bisa menghasilkan dari、e, tenaga air. Kita airnya melimpah di sini gitu loh. Nah itu yang harus dia pikirkan, bukannya menekan-tekan orang usaha gitu loh. Lama-lama kabur semuanya. Betulin dulu lah harga c a p e k itu biar itu bu, makasih. Terima kasih. Ibu Wati, selamat pagi. Silahkan ya. Indonesia bangsa yang banyak komen. t a r Presidennya berbuat ini, salah Buat-buat itu, salah Perhatian rakyat, salah Enggak perhatian, juga salah Kasian, sekali Kadang-kadang, emang Indonesia harus diperintah Sama orang yang bersengan besi Tapi b i j a k s a n a Kalau tidak jadi kebablasan Terima kasih Terima kasih, Bu Hati Pak Subagio, selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n、uh, Saya mengomentari、uh, dengan pendapat Pak SBY ya dia sebagai pelaku pimpinan sebuah negara ya、uh, di mana dia juga ingin mensejahterakan rakyatnya tentunya dia juga khawatir ya uh, akan uh, terjadinya lonjakan harga-harga yang tentunya menimbulkan dampak sosial yang sangat besar kan nah、uh, dengan adanya keputusan dia untuk sidak beberapa industri yang menaikkan harga dengan tidak apa namanya、hmm, memperhatikan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 berkembang ya seperti India katakan、uh, hampir masyarakatnya boleh katakan i n d u s t r i y a bagus mereka mereka memperhatikan kepentingan rakyat banyak ya kalau di kita ini kan sedikit ada kenaikan semua ikut semua ikut rakyat yang s a r a sebenarnya ya kan bayangkan、uh, kalau diperhatikan misalnya gaji pegawai negeri naik harga naik padahal kan pegawai negeri sendiri jumlahnya berapa sih mungkin lima sampai 100 SBH incident パーサギパーサギパーサギパーサギパーサギパーサギ パククワーダーズクワーダーズクワーダーズクークワ アシアンや China Jadi, is is、well.、ジャッジーフマティスクスのサーマン・グリター、テデルナイク、フ、まま、トプコーランナギ、リマナブラッバギ、エンドシリー。タ、カヤーグランエンジー、カヤーグランスモデアム、アラミアムギトマリンパ、タタピ、ダガムグリ、インドシティダクディベカフ、シングアシバティアブラッサイボスインドシティランバータマ、バカ、ジャシダクボカンウン ただ、私たちは、私 r ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、んたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たたたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち keliru, karena m e m b a t k a n industri, industri bisa berkembang itu masyarakat akan sangat juga terbantu melalui daripada employment rate yang meningkat secara formal dan juga otomatis akan menaikkan daripada keseluruhan income dan masyarakat yang bawah m a kepada a k yang menengah, itu saja, terima kasih Selamat siang Pak John Ya, selamat siang Mbak Mau kasih komentar? Silahkan, Bapak. Itu presiden yang sekarang yang dipilih rakyat banyak. Itu beliau kebiasaannya begitu mau komentarin hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang sangat krusial. Tidak kasih komentar, itu pilihan rakyat. Jadi, kita lihat a j a Makasih. Pak Tony, selamat siang. Selamat p a g Silahkan komentar Anda. a p betul presiden ngomonginnya seperti itu? Mm -hmm. Itu pun tanya saya aja b a s a seorang presiden kualitasnya Kalau bicara kan harus Ya lebih berkualitas lah、mm -hmm. Itu aja Bu Baik terima kasih Pak Tony Pak Sahriel selamat siang Selamat siang ikut komentar Bu Silahkan Bapak Ya saya pikir sebagai kepala negara n g Gak perlu begitulah komentarnya ブランギ t パイスブームコメントリーサイアカミンダクベガスプサプサアニャンティダーアパイヨングストファジャクダムンブランフジャクサバティバティブランガイダンコメントリーナイヨングパンドウェイヤー。 オランダのマーティー、コストラスエコノミーシャルナショナル、ヤワチャー、カリレー、コメント、コメント。イテレニカルバトル、キャンナリア、コンディシー、コストラスエコノミー、リアプリカンバー、ユニサム、エブギニ。イテレシブ、アンパー、プレシデント、モンカイブギトウ、イトウダンガティー、アンシャド、プロバーンギトウ。イテレシデント、モンカイブギトウ、アダハパー、ジョバイアン、アジャー。 パプリカのマーティカンジャマー、ベルリアンジャマー、ジャマリカンジャマー、ジャマリカンジャマー、ジャマにカンジャマー、ジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリカンジャマリ 山崎さんは、この時点で、山崎さんは、山崎さんは、s 崎さんは、山崎さんは、山崎さんい山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さうは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さうは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山うさんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さんは、山崎さん パイシュレル、テマカシアタスオピニア、パイシュレル、パパパウロス、サマシアン、サマシアン、イボ、セランカン、フォメダル、サヤポエ、サンアプロボ、パラパカミ、トケランパラポンサイト、ロパ、アパラヤ、マンポン、ブリボ、ペルハムドル、メカイト、ハルガワヤ。 Harga, harga tinggi juga dibeli, karena itu terpaksa dibeli, Bu. Itu aja, bukan sih? a l o selamat siang Pak Dhani. Ya, silakan Pak Dhani dengan komentar n i Komentar itu bagus sekali, Presiden kita tuh rupanya sangat perhatian banget terhadap rakyatnya. Sangat perhatian. Perlu a c u n g a n jempol, kita harus dukung itu, Pak. Tapi sekalian juga,、uh, tinjau rakyatnya yang melarat gara-gara kenaikan listrik itu harus ditinjau juga, jangan cuma. Jangan cuma industrinya ada Apa kalau industrinya Kalau rakyatnya yang melarat gara-gara listrik juga Itu yang jauh lebih penting Demikian Pak Ya baik terima kasih Pak Dhani Pak Andre selamat siang Selamat siang Pak Ya s i l a k a n Pak Andre Ya seharusnya Pak SBY ini yang harus disidak Ya sembilan bahan pokok ya、eh? Itu yang penting Soalnya ini kebutuhan mendasar masyarakat Yang sembilan bahan pokok Kalau industri ya itu kebutuhan mungkin kebutuhan yang bukan primer, dah g a k perlu ya silakan aja industri nyakin harganya tinggi. y a seperti kerja tinggi nggak laku. Kalau yang sembilan bahan pak, oke. Oh, yang Pak SBY harus tidak. Itu yang urusan perut, makasih Pak. Bu Hartini, selamat siang. Iya siang Pak. Ya silakan Bu dengar komentar. Iya komentar saya gini, yang Bapak tadi barusan itu ngomong betul sekali itu tak mantap tuh. はい、ティーカン、イトウ、サンビランバンポンネス、バンゲナイトウ、インドゥ、アンパインイアドウ、ガザパドウィー、Hallo? イトウ、イトウ、イトウ、イトウ、イトウ、 Uh, pemerintah itu aneh, dia boleh menaikkan harga suka-suka, tapi dia sementara dia mencegah pengusaha menaikkan harga itu aja. Halo selamat siang Pak Rudi. y a silakan Pak Rudi. Yang harus dipecat itu menteri-menternya yang pada bodoh-bodo. h Ya itu saja Pak Rudi. Baik terima kasih Pak Rudi Pak Wahyan selamat siang. Selamat siang. Pak. Silakan Pak Wahyan. iya selamat siang iya s i l a k a n dengan komentarnya pak presidennya kurang kerjaan dia punya menko ekuin buat apa iya itu saja pak wayang halo saya bapak Gilbert halo iya s a k n iya sangat beruntung Indonesia mempunyai presiden seperti s b yang y akan memcidak ke pabrik, pabrik tapi saya rasa ini tindakannya ya terlalu apa ya o v e r r e a k t i f s aja gitu ya kalau seperti kayak gini harusnya lumpur l a p i n d o harus dipikirkan itu penderitaan sedemikian banyak i t u manusia yang menderita tuh. sekarang yang di Amerika aja sudah bisa diatasikan itu. British Petroleum hanya hitungan bulan sedangkan lumpur l a p i n d o itu sudah tahunan, nah itu yang harus disidak, d i t e k a n agar si Bakri bayar Kuah kuang untuk mengatasi lumpur Lapindo itu yang paling penting. Terima kasih. Bu Tati selamat sore. Selamat sore. Ya silakan Bu. Ya sebenarnya yang perlu d i s a m p u r i adalah hal-hal yang berhubungan dengan rasa tisu orang banyak itu Bu. Kalau yang perusahaan-perusahaan pribadi yang tidak berhubungan dengan rasa tisu orang banyak ya serahkan pada mereka saja.、Hmm. ya baik. Terima kasih Ibu Silahkan ya. Ibu Ya menurut saya sebetulnya juga n gak g perlu ya komentar seperti itu Dengan begitu kesannya seolah-olah pemerintah itu sedang, me apa, sedang mempertunjukkan jurus lempar batu sembunyi tangan ya Alias jurus berkelit gitu、hmm. Ya supaya n g gak didemo oleh masyarakat untuk kenaikan TDLnya seolah-olah Uh, ini loh pemerintah itu pro rakyat gitu loh Padahal siapapun tahu TDL untuk rakyat kecil itu nggak naik Itu mereka hanya hemat beberapa puluh ribu Tapi efek dari kenaikan itu yang menyangkut、uh, kebutuhan hidup sehari-hari Itu kenaikannya jauh lebih tinggi yang harus mereka pikul gitu、uh -huh. Dan pengusaha itu、uh, pasti nggak akan sembarangan bisa menaikkan harga Karena sekarang kan era globalisasi Kalau mereka menaikkan harga terlalu tinggi Mereka kan harus bersaing dengan produk dari luar juga Ya demikian、hmm. opini okay, saya Oke terima kasih Ya Pak Hanif tersambung kembali Selamat sore Pak Hanif Selamat sore Silahkan Mbak Kalau menurut saya sih mungkin Pak s b y Mungkin mau、uh, nyindir bawahannya ya Menterinya dan jajarannya Supaya mereka yang seharusnya yang turun Bukan Pak s b y nya Itu aja dari saya Okay. Ya, terima kasih Anda Mitrabisi yang sudah berbagi opini bersama Pak s e r a n